ya ayihal ladin aaman ettu الله hakat uqatih, vla tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayihal nasu ettu Rabkum aladi, xalatkum وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 o sarılmamırdı muhdefatı ha? Fina kulla muhdefat binah, vulla binah dolala, vulla dolala Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala kemudahan Yang Allah limpahkan kepada kita Kita bisa duduk Mengadakan majlis Sebagai bentuk Tawassu bil haq Wa tawassu bil sabr sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan, telah mewasiatkan kepada kita semua di dalam suratnya atau di dalam ayatnya wal asr innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus falihati watawassaw bil haq watawassaw bil sabr perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling bertanafus memberikan nasihat adalah merupakan perintah yang teramat agung dan mulia manakala kita mampu untuk menunaikannya niscaya akan memberikan beragam kebaikan Kepada diri kita Kepada saudara-saudara kita Karna Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja kepada segenap masyarakat Yang ada di sekitar kita Tanrı Saling memberikan nasihat Karna Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karna Menghendaki kepentingan-kepentingan tertentu Kepentingan-kepentingan golongan tertentu Pribadi-pribadi tertentu Namun semata-mata nasihat itu diberikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilandasi dengan mahabbah silah Kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Proses Nasihat yang demikian Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Akan melahirkan Berbagai kebaikan Akan melahirkan Berbagai keberkahan ya. Yang tentu Kebaikan dan keberkahan itu Akan meliputi kita semua. Baik dalam urusan-urusan. Dinia. Urusan-urusan agama kita. Maupun urusan-urusan. Keduniaan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang teramat agung. Kepada kita. Untuk senantiasa. Saling Saling menasehati menetapi al-haq kebenaran perintah untuk saling menasihati agar kita bersabar menghadapi berbagai macam kehidupan ya. maka perintah saling menasihati ini akan membuahkan sesuatu yang baik Bahkan lebih baik Bagi diri kita Ikhufuddin a'azakumullah Dalam kehidupan dakwah Tentu Ada Sesuatu Yang perlu kita perhatikan bersama Ketika kita bergelut di dalam dunia dakwah maka agar dakwah itu bisa berkembang dengan baik agar dakwah itu bisa diterima di tengah berbagai keadaan diterima oleh masyarakat satu diantaranya adalah Satu diantaranya adalah faktor pembawaan kita. Seringkali disampaikan di dalam majelis ini, bagaimana kita harus bisa membawa diri, bagaimana kita harus bisa untuk menjadi teladan, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal dakwah kita dakwah salafiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam telah sedemikian rupa memberikan contoh teladan sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan masalah memberikan teladan ini yaitu dengan firman-Nya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada contoh teladan yang baik dan contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan pernah lekang tergerus oleh zaman tidak akan pernah sirna terkikis oleh keadaan dari zaman ke zaman dari keadaan ke keadaan beliau senantiasa menjadi rujukan menjadi panutan Menjadi teladan Di dalam segenap aspek kehidupan Bagi seorang muslim Yang menginginkan kehidupan rumah tangganya baik Harmonis Maka Rujukan utama Tidak ada lain Kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Tidak ada lain kecuali seorang Muslim tersebut meniru bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ya, membina kehidupan rumah tangga. Demikian juga dalam hal kehidupan bermasyarakat kita tidak akan pernah lepas agar kehidupan masyarakat itu bisa menjadi kehidupan yang lebih baik maka kita tidak pernah lepas untuk senantiasa merujuk mencontoh meneladani apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berurusan dengan para sahabat, dengan orang-orang yang beriman? Dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berurusan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi? Bahkan ada seorang pemuda Yahudi yang kemudian berislam ketika ia dalam keadaan sakit dan kemudian si pemuda Yahudi ini meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Mendatanginya dan mendakwahinya sehingga kemudian pemuda Yahudi ini mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yaitu memeluk Islam Contoh-contoh yang demikian banyak terjadi. Contoh-contoh yang demikian bisa kita teladani dari kehidupan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Maka satu di antara kunci yang akan memberikan keberhasilan bagi upaya dakwah kita ya satu diantaranya adalah pembawaan kita sebagai orang yang terlibat di dalam dakwah itu sendiri Ba'dallah. tentunya dengan segenap permohonan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan Serta taufiknya kepada kita semua. Ikhwasuddin azakumullah. Dan satu hal yang. Sudah kita ketahui. Ma'ruh. Bahwasannya di dalam kita beraktivitas, Kita senantiasa. Mendasarkan segala sesuatu. Atas dasar ilmu. Al-ilmu qabla al qaul dan amal ilmu itu sebelum seseorang berbicara sebelum seseorang bertindak beramal semuanya harus didasari karena ilmu bukan berdasarkan atas hawa nafsu bukan berdasarkan atas pikiran sendiri ya namun semuanya Dilandasi dengan sesuatu yang bersifat ilmiah. Inilah yang telah diajarkan oleh para rasul, oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para aimmah, para ulama, para salafun assoleh mengajarkan kepada kita. Segala sesuatu didasari dengan al ilm. Karnanya ya. bila kita menilik Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya. "Fihadihi sabili ila Allah ya. 'ala ana wa Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah. Ya. Ala basiratin, atas dasar basirah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan basirah ilmu. Ilmu sar'i. Ya. Maka dakwah yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semuanya Bersendikan kepada Syariat Semuanya bersendikan Atas dasar Pengetahuan ilmu Terhadap Islam itu sendiri Dan Salafun Nasoleh juga mengajarkan kita Untuk dilarang taklit Dilarang mengikuti Seseorang Seseorang membebek mengikuti secara membabi buta itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama karena semua amalan kita ucapan kita tindakan kita perilaku kita semuanya atas dasar ilmu dan semuanya, Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Inilah pendidikan Yang diwariskan turun-temurun Dari generasi ke generasi Sehingga kita beragama Benar-benar di atas landasan ilmu Kita berucap di atas landasan ilmu Kita berperilaku di atas landasan ilmu Bukan ikut-ikutan kebanyakan manusia Bukan karena mengikuti mayoritas manusia Bukan lantaran mengikuti karena tokoh figur tertentu Bukan juga lantaran karena adat kebiasaan Kita beramal, berbuat, berbicara Semuanya dilandasi oleh al-ilm. Al-ilmu qablal al qaul wal amal. Ilmu itu harus mendasari setiap ucapan, setiap amal, tindakan dari seorang muslim. Inilah yang harus kita perhatikan benar. Manakala kita terjun di dalam dakwah ini. Dan setiap individu, setiap orang yang ikut di dalam dakwah ini semuanya memiliki nilai. Seberapapun besarnya partisipasi yang diberikan di dalam dakwah. Semuanya memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama apa yang dikerjakannya dilandasi dengan keikhlasan dan mutabaah li sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sesungguhnya apa yang kita perbuat manakala dilandasi karena dasar-dasar untuk kepentingan-kepentingan tertentu maka yang demikian ini akan menjadi hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pijakan amal kita, perbuatan kita, ucapan kita hendaknya dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala. pijakan kita didasari dalam upaya untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga dengan demikian amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak ikhwafin azakumullah. Inilah yang harus Benar-benar kita perhatikan Karena sesungguhnya Ketika kita beramal Ketika kita berbuat Kalau tidak didasarkan atas dasar ilmu Maka Hawa nafsu yang akan muncul Hawa nafsu Fikiran jelek kita. Bahkan mungkin emosi kita. Amarah kita. Yang akan muncul. Dan itu tentu saja tidak baik. Terhusus. Apa yang kita perbuat. Menjadi sorotan. Di kalangan ikhwa. Di kalangan masyarakat. Menjadi sorotan. Maka hendaklah kita Di dalam berucap, Di dalam bertutur kata Bertindak, beramal Benar-benar Memperhatikan Adab-adab yang baik Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fabima rahmatin minallahi Limta lahum, Walau kuntafaddan Ghalid al kalb lanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa azamta fatawakkal ala Allah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala engkau Bersikap lemah lembut. Seandainya engkau berhati kasar. Seandainya engkau bertindak kasar dan berhati keras. niscaya mereka akan menghindar. Akan lari dari sekitarmu. Allah Subhanahu Wa Taala, telah memberikan satu bentuk peringatan kepada kita. Bagaimana upaya-upaya, sikap-sikap rahmah, penuh belas kasih, sifat-sifat penuh pengertian, empati, merasakan apa yang diderita oleh orang lain, simpati. Penuh perhatian untuk memperhatikan orang lain Semua itu dengan didasari Sikap rahmah kita Sikap lemah lembut kita Itu yang akan menjadikan dakwah ini Biiznillah dengan izin Allah SWT Bisa diterima Di tengah masyarakat Tetapi sebaliknya manakala Sikap kasar, hatinya keras, maka nisaya orang-orang akan lari dari sekitar kita. Hati keras itu akan terpantul melalui ucapan-ucapan. Keadaan hati seseorang bisa terlihat dari lisan yang ia ungkapkan. Kalau lisannya mengatakan sesuatu yang katar. Sesuatu yang kotor. Kalau lisannya mengucapkan sesuatu yang kasar. Itu menunjukkan keadaan pribadinya. Keadaan hatinya. Diliputi dengan. Hal-hal yang. Kasar dan keras itu tadi. Tetapi manakala keadaan hatinya memang lembut. Ia terbiasa dengan hal-hal yang penuh rahmat maka tutur kata pun akan penuh rahmat pula ya seorang pengajar ya yang hatinya diliputi dengan rahmat dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya sikap rahmat maka ia akan ya mengambil tindakan-tindakan Membuat kebijakan-kebijakan untuk para santrinya, untuk para tulamnya. Kebijakan-kebijakan yang mengandung muatan moral, mengandung muatan rahmah yang sedemikian besar. Dan itu akan terasa oleh para santrinya. Dan itu akan terasa oleh murid-muridnya. Tapi manakala Jiwa seorang pengajar itu Diliputi dengan Sesuatu yang kasar, keras Maka akan terpantul Dari kebijakan-kebijakan Yang ia telurkan ya. Santrinya sedikit salah Langsung dibentak ya. Santrinya sedikit berucap ya. Langsung amarahnya muncul ya. Menjadi sesuatu yang Tidak nyaman Bagaimana mungkin seseorang akan belajar Sementara keadaan situasi tempat belajarnya Tidak memungkinkan bagi dia ya. Maka perhatikanlah sikap rahmah yang ditunjukkan oleh para ulama Satu diantaranya oleh Syekh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Yang kita baca dari risalah risalah beliau ya perhatikan ketika beliau ya risalah ya misalnya al usul salata salatul usul misalnya bagaimana beliau membuka ucapan I'lam rahiatallah ya ini menunjukkan kehalusan sikap penuh rahmah dari seorang pengajar Kepada orang-orang yang diajarinya. Ya. Dengan ucapan kalimat iklan rahimakallah. Ya. Ketahuilah oleh engkau. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah menyayangimu. Doa ini tidaklah akan muncul. Kecuali dari orang-orang yang berhati rahmah, Menunjukkan kecintaannya. Menunjukkan perhatiannya Kepada orang-orang yang belajar kepada dirinya Sehingga Dengan sikap rahmah ini akan muncul Tindakan-tindakan, ucapan-ucapan Bahkan kebijakan-kebijakan Yang kebijakan-kebijakan itu akan memberikan Ruang Bagi para santri-santri watinya. Untuk nyaman dalam belajar. Ya. Ya. Kalau seseorang pengajar yang hatinya diliputi. Ya, sesuatu yang kasar, keras. Mungkin santrinya nelpon orang tuanya. Jangan lama-lama. Loh kok jalan lama-lama. Nanti kamu bisa kacau pelajarannya kalau terus berhubungan dengan orang luar. Tidak ada rahmat ya. untuk berhubungan dengan orang tuanya saja dilarang. Ya. Ya. Maka jangan salahkan kalau kemudian santri-santrinya mengatakan kita berada di dalam penjara suci. Penjara. Pesantren diibaratkan penjara. Ya. Ini berbahaya. Memberikan stigma yang negatif. Ya, image yang sedemikian ya tidak baik bagi pendidikan anak-anak kita. Apa sebab? Tidak ada rahmat. Tidak ada sikap yang menjadikan murid-murid kita bisa mendekat dengan kita. Bagaimana bisa mendekat dengan kita? Wong penampilan kita sendiri sudah dipersepsikan oleh santri-santri kita sebagai monster. Ya. Sebagai seseorang yang menakutkan. Ya. Image-nya kalau dekat kita pasti akan dibentak. Ya. Sebagai seorang murabi, pendidik. Ya, tidak patut yang demikian ini. Justru semestinya ketika Anak-anak berada di antara kita Merasa terayomi Merasa terlindungi Merasa kemudian Anak-anak Inginnya dekat Dengan orang yang mendidiknya Nah kalau seorang pendidik Sudah dijauhi oleh anak didiknya Apa yang akan terjadi? Akankah nilai-nilai Yang ditanamkan oleh seorang pendidik Akan bisa diterima Oleh anak didiknya Sementara anak didik itu sendiri menjaga jarak dengan sang pendidik. Dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan ustadzahnya. Menjaga jarak. Maka ikhwafiddin a'azakumullah. Lanfaddu min hawlik. Manakala sikap rahmah itu tidak ada. Mereka akan lari dari sekitar kita. Menjauh dari sekitar kita. Dan kalau sudah menjauh lari dari sekitar kita. Bagaimana kita akan mendakwahi mereka. Bagaimana kita akan merangkul mereka. Untuk menjadi orang-orang yang berjalan di atas agama Allah dengan baik dan benar. Mereka sendiri menjauh dari kita. Bahkan ketika kita mendekat pun dicurigai. Ya. Karenanya Penting bagi kita Untuk Senantiasa Berupaya Memiliki Sikap rahmah itu Tidaklah sesuatu Sesungguhnya sikap lemah lembut itu Tidaklah ia Melekat pada sesuatu Kecuali sesuatu itu akan Menjadi Sesuatu yang indah inna ri ya sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ia melekat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan iddah sesuatu itu anak sesuatu itu akan nikmat untuk dipandang elok untuk senantiasa ditatap oleh mata kita ya La yunzau dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk menjadi sesuatu yang jelek maka ifrahuddin azzamullah penting sekali bagi kita untuk ya senantiasa berupaya membangun kehidupan dakwah ini ya dengan penuh rahmah ya dengan penuh kasih sayang ya mahabbah fillah ya ya cinta karena Allah senantiasa kita kedepankan ihwa fidzaakumullah ya di dalam dakwah ini pun Terkhusus kita misalnya mengelola ma'had, pondok, pesantren. Ya. Kita ya, di dalam pengelolaan, namanya pengelolaan tentu ada mekanisme-mekanisme. Namanya mengelola itu kan memanage, mengatur. Kalau sudah mengatur, memanage tentu ada aturan-aturannya. Ya, ya. Di dalam ma'had tentu ada program-program Yang program-program tersebut ya, Dikeluarkan, diluncurkan Tentunya atas dasar Bukan karena program kagetan Program kagetan itu program tanpa Dibicarakan dulu dimusyawarahkan dulu ujug-ujug muncul. Atau ujug ujuk ya? Hah? Tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba muncul ada kegiatan ini. Ya. Ya. Di dalam dakwah harus ada keteraturan. Ya. Segala sesuatunya sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala wasyawirhum syawirhum fil amr musawarahkan oleh kalian dalam urusan tertentu musawarahkan kita mau membuat program terbiah lil banin musawarahkan apa yang dimusawarahkan programnya mau berapa tahun banin ini 6 tahun kah 12 tahun kah Sepuluh tahunkah? Dimusawarahkan siapa pengajarnya? Jangan asal ketemu di jalan, dicomot. Tidak tahu latar belakangnya siapa ini. Tidak tahu watak kepribadiannya asal. Dimusawarahkan siapa SDM yang akan mengelola? sampai pada tukang masaknya pun dimusawarakan Ya. Ya. Ya. Itu namanya amal jama'i. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Ya. Sehingga semua permasalahan ketika muncul itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Siapa pengajarnya, siapa SDM-nya. Kemudian juga kurikulumnya bagaimana Banin ini. Ya. Apakah pelajaran-pelajaran tertentu perlu dimasukkan atau tidak. ya Wah kalau kelas Banin ini harusnya... Ya. Namanya laki-laki harus perkasa. Ya, kita buat program outbound setiap minggu. Wah, misalnya tanpa musyawarah. Ya, tiba-tiba anak dibawa keluar ke hutan, ya. Sampai Polsek pun mencurigai. Ada apa ini di Gang Horas? Kok ada semacam gerakan-gerakan yang mencurigakan. Semuanya dimusyawarahkan Atas kendali kontrol Dari segenap ikhwah Sehingga kalau ada apa-apa Kita semua ikut bertanggung jawab ya. Beda kalau program itu Tiba-tiba muncul ya. Yang satu tidak tahu Siapa itu yang adakan? Yang satu tidak tahu, yang ini tidak tahu Tiba-tiba ada trouble, tiba-tiba ada masalah Kena semua Ini berbahaya semuanya harus ditata. Ya. ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam menunjuk siapa yang akan dakwah ke Yaman. Ya, ditunjuk orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar. Ya. Siapa yang akan membawa bendera pimpinan ini? Ya. ya. Ditunjuk. Ya. Sampai para sahabat menginginkan mendapatkan bendera tersebut bukan karena haus jabatan tetapi karena orang yang akan memegang bendera ini akan dicintai Allah dan Rasulnya itu yang dikejar oleh sahabat bukan jabatannya maka malam menjelang bendera itu diserahkan terjadi berbagai pembicaraan di kalangan para sahabat siapa gerangan yang akan mendapatkan karunia ya memimpin pasukan untuk menggempur benteng Khaibar ini ya ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ada mekanisme ya ada mekanisme yang berjalan sehingga dengan mekanisme itu ya langkah-langkah kita program-program kita Teratur, tertib. Ya. Banin masih diurus, masih belum rapi. Ya. Yang anak-anak usia TK pun masih diurus, masih belum rapi. Muncul program baru. Wah siapa ini yang menangani? Kelabakan gitu. Yang seperti ini. Hendaknya tidak perlu terjadi. Dan satu hal bagi kita. Jangan tergesa-gesa Jangan istirjau Tergesa-gesa Untuk meluncurkan sebuah program Ta'ani Tenang dulu Musawarahkan dulu Mungkin musawarah mulai sekarang Program itu akan dimunculkannya tahun depan Tidak mengapa Yang penting tahun depan sudah siap semua buat apa program diluncurkan sekarang kalau ternyata berjalan ya, berantakan ya. Ya. pengajarnya cuma single fighter begitu ambruk sakit kocar kacir semua tak bisa seperti ini ya. maka ya, semuanya ada mekanismenya semua ada aturannya dan itu semua dituntunkan di dalam agama kita Kata orang Solo tidak gerusa-gerusu. Ya. Tidak kemudian ya. Betul kita memang harus semangat ya di dalam berbuat kebaikan, semangat. Ya. Tetapi ingat agama pun mengatur semangat kita ini ya benar-benar semangat yang terbimbing. Ya. Semangat yang terbimbing. Nah, sehingga dengan demikian kita benar-benar ya -benar bisa menjalankan program itu setahap demi setahap, bitadrij, sebagaimana para ulama salafun mengajarkan ilmu bitadrij, bertahap ya, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing yang ada pada diri kita. Ya. Ya kalau kita memang belum mampu untuk membangun masjid bertingkat ya jangan mau Tunda dulu kecuali uangnya memang sudah ada jangan sampai kemudian ya pinjem pinjem ke bank ya kalau pinjem ke bank ahmad boleh saja ya tidak ada ribanya Nah kalau bank bank yang lainnya ya sampai kemudian takaluf ya kemudian takaluf ya kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Itulah ikhwat fillah azakumullah yang perlu kita perhatikan. Ya. Muadzin dulu. Adzan dulu silakan. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bersabda innal laha ar-rafiqu yuhibbul rifqa fi al sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan sesungguhnya Allah mencintai Kelemah lembutan itu di dalam setiap urusan Termasuk diantaranya urusan dakwah Termasuk diantaranya urusan terbiah pendidikan Termasuk diantaranya urusan kerumah tanggaan Urusan hubungan muamalah Antara ikhwah satu-satu Dengan yang lainnya, semuanya dikedepankan dengan sikap lemah lembut, dan ini adalah hal yang senantiasa ditekankan di dalam dakwah, kecuali manakala. Orang-orang yang memang secara syariat ia dihukumi sebagai orang-orang yang memang termasuk dalam kategori Ahlul bidah, hizbiun, maka itu adalah di luar pembicaraan kita. Ya. Tetapi yang kita maksudkan Mengedepankan sikap rahma, sikap satu dengan lainnya, penuh kasih sayang, adalah di antara sesama salafiyin, di antara orang-orang yang memiliki manhaj yang hak, aqidah yang sahihah, pemahaman yang benar, yang dibimbing oleh para ulama para kibarul ulama sehingga sikap rahmah sikap kasih sayang kita ya. benar benar di atas bimbingan yang telah ditentukan oleh syariat dan sikap sikap inilah yang harus senantiasa ditumbuhkan Sikap-sikap yang senantiasa untuk Kita pelihara dengan sebaik-baiknya Bisa saja mungkin kita Terjadi beda sudut pandang Bisa saja Seseorang mungkin usul Sebaiknya Anak-anak diberi pendidikan Pelajaran ini Tapi mungkin yang lain Tidak setuju Hal-hal ya. yang demikian bisa terjadi Tetapi Satu dengan lainnya bisa tasamuh ya. Setelah dimusawarahkan Diputuskan Keputusannya A ya. Maka orang yang tidak Setuju dengan keputusan A Jangan lantas kemudian Berkecil hati ya. Tetap memiliki semangat Tetap mendukung keputusan hasil musyawarah itu kenapa demikian karena ia bersemangat karena ia yakin ia beramal bukan karena manusia ia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika dimusyawarahkan memang keputusannya lain dengan apa yang ia inginkan nah, di sini sikap lapang dada Sikap tasamu Benar-benar kita kedepankan Tasamu, lapang dada Karena kita mencintai Yang memutuskan pun Saudara-saudara kita Saudara-saudara fillah Ikhwan fillah Dan apa yang diputuskan berdasar hasil musyawarah Insya Allah itu Akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena sudah berjalan Berdasarkan mekanisme musawarah Dan musawarah itu adalah Sesuatu yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dari sini kemudian ya. Proses musawarah itu sendiri Mendidik kita Mentarbiah kita ya. Untuk siap tidak diterima usulan kita untuk siap kalau teri, kalau usulan kita diterima segala apapun yang terjadi mental kita siap kalau tidak diterima kita tetap lapang dada kita tetap dukung program yang sudah dimusawarahkan ya. kalaupun tidak diterima kalaupun diterima walhamdulillah berarti kita harus memiliki kontribusi yang besar untuk bisa Menghasil untuk bisa program ini berhasil dengan baik Sehingga dengan demikian Tidak ada kemudian Hal-hal yang akan menjadikan ya, Sesama kita merasa tersakiti Merasa kemudian terdolini Semuanya transparan, semuanya terbuka ya. Maka Iqafiddin A'zakumullah Dengan demikian kita akan bisa tafahum Saling memahami Di antara kita Dengan demikian kemudian Kita akan bisa Untuk saling menasehati Ketika kita Terus bermuamalah Dengan Saudara-saudara kita Disinilah Landasan Tentang pentingnya kita untuk senantiasa ya bermuamalah mengedepankan ya sikap rahma ya, ya sikap yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala wasallam banyak ya sikap sikap yang demikian ya memahami benar Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Meminta izin. Karena ia sudah 20 malam berada di kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Pulang ke kampung halamannya. Setelah 20 malam. Menuntut ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat ini untuk pulang menemui keluarganya. Ya, ini adalah bentuk sikap rahmat. Ya. Bentuk sikap rahmat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam memahami tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh sahabat yang sudah 20 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu di Madinah. Ya. Ya. Nah, ini satu contoh bagaimana seorang murabbi, pendidik yang mengerti keadaan ya, orang-orang yang dididiknya dan pendidikan yang demikian memiliki asar yang sangat besar asar yang sangat kuat kepada para pendidiknya ya. sehingga tidak akan muncul kebencian ya, dari orang-orang yang kita didik tidak akan mungkin kemudian orang-orang yang kita didik memusuhi ya. kalau kita Bersikap kasar Tentu kenangannya akan Terekam ya, Dari orang-orang yang kita didik Adalah sikap kasarnya itu sendiri ya. Sikap kasarnya itu sendiri yang akan terekam Dan itu adalah ya, Menanamkan sesuatu yang buruk Kepada anak didik ya. Maka Perhatikanlah baik apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita ini orang-orang yang ya dengan tampilan secara zahir menunjukkan syiar-syiar keislaman. Orang di luar kita menganggap kita ini wah luar biasa agamanya. Jangan sampai kemudian satu perilaku kita mencederai ya, mencederai yang lainnya oh itu toh yang di Gang Horas itu oh pantas itu nah, hanya lantaran ada satu dua orang oknum ya, namanya masyarakat kadang kejam mengeneralisir ya ke piah uyah ya, semua seakan-akan seperti itu ya, nah ini yang harus benar-benar kita jaga Jangan sampai kemudian Karena Sikap kita yang, yang Didorong oleh emosi Sikap kita yang didorong oleh hawa nafsu Sikap kita yang didorong oleh isti'jal Ketergesa-gesaan Menyebabkan Menyebabkan Segenap komponen dakwah Ikut tercemar Cedera Lantaran perilaku kita bukan berarti lantas amal kita ingin diperhatikan oleh orang lain. Tetap kita senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dalam upaya untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam. Ya. Dan amal-amal yang ikhlas ittiba akan memberikan buah yang baik. Ya. Inilah yang perlu Diperhatikan Bahwasannya Kita Memberikan Nasihat Fahamilah bahwasannya nasihat itu akan baik Untuk diri kita Nasihat itu betapapun Pahit Akan memberikan kebaikan Kepada kita Hari ini mungkin kita rasanya sakit Hari ini Mungkin rasanya kita Ditegur sedemikian keras Tapi rasanya kita keras padahal sebenarnya lemah lembut. Ya, cuma ya, karena mungkin ya, perasaan kita yang sedang tidak stabil. Emosi kita yang dalam keadaan labil. Sehingga kesannya menohok. Ya, dan kemudian jangan kemudian kita mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jaga tutur kata kita. Jaga ucapan-ucapan kita. Apalagi ucapan-ucapan itu didengar oleh orang lain. Didengar oleh anak didik kita. Didengar oleh anak-anak kita di rumah. Jaga ucapan tutur kata kita. Jangan kemudian menimbulkan kalimat-kalimat. Yang kalimat-kalimat ini termemori oleh anak-anak kita. Termemori oleh anak-anak didik kita yang kemudian menjadikan sesuatu yang tidak baik memberikan asar ya bagi pendidikan anak-anak asar yang tidak baik, pengaruh yang tidak baik. Ya, memang ya kita mendidik ya anak kita, mendidik santri kita. Ini bukan seperti memelihara ayam. Ya, memelihara ayam, pakannya salah, maksimal sudah ya. Ko ayam itu. Ya. Tapi kalau anak-anak kita pendidikannya keliru, ya, karena program kita tergesa-gesa harus diwujudkan begini-begini, sementara kurikulum belum disusun. Ya. Akidahnya apa yang harus diajarkan, siapa yang mengajar, ya. fikihnya apa dan seterusnya dan seterusnya. Kita mendidik anak-anak, kita mendidik manusia, jangan sampai kemudian karena ketergesa-gesaan kita, sikap istiqjal kita, menjadikan semuanya berantakan. Jangan sampai anak-anak salafin dijadikan kelinci, kelinci, kelinci apa? Percobaan. Ya. Mereka anak-anak kita aset, aset bagi dakwah, aset bagi umat. Jangan disia-siakan anak-anak kita satu anak bermasalah saja ya bagi kita sebagai orang yang memiliki jiwa pendidik jadi pikiran terus kenapa ini ya ya si fulan ini kok ya tingkahnya ada saja ya itu jadi pikiran ya bagi seorang pendidik murobi jadi pikiran ya, ya jadi pikiran Bahkan pikiran ini kadang ya, Dibawa sampai ke rumah ya, Nanti disindir sama istrinya Sudah Kalau di rumah ya pikirkan yang di rumah Nah kan begitu Yang sebetulnya di rumah juga ingin diperhatikan Ya Ingin disapa Ingin disayang Kan begitu Tapi bagi seorang pendidik ya, Itu menjadi tanggung jawab dia Kenapa fulan ini kok selalu Bertingkah begini ya. Di runut-runut Keluarganya bagaimana Oh ternyata ya, Dari keluarga yang Begini dan begitu Di runut-runut lagi Oh ternyata dia pernah bergaul Di lingkungan yang seperti ini Di runut-runut lagi Wah sudah Ini terapinya luar biasa ini. Ya. Dan yang dipikirkan bukan hanya fulannya Apakah perilaku fulan ini nanti akan memberi pengaruh Kepada yang lainnya Itu juga harus disikirkan ya. Sehingga memang kadang-kadang Pesantren itu kadang-kadang Seperti bengkel ya. Jangan sampai kita Seperti itu Wah anak ini nakal Masukkan aja ke pesantren Wah anak ini cerdas Masukkan ke sana Biar jadi seperti Pak Habibie Wah sudah ya. Cara berpikirnya sudah kacau ya. Ya. Nah. Bagi seorang pendidik Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didiknya Itu menjadi beban ya. Beban ya. Dalam pengertian beban Satu masalah yang harus dipecahkan Satu masalah yang harus Mendapatkan segera solusinya. Karena apa? Usia mereka terus bertambah. Kalau sekarang mereka usianya 12 tahun. Nanti di usia 13, 14. Mereka remaja. Masalahnya akan timbul lagi. Yang umur 11, 12. Belum kenal lawan jenis. Umur 13, 14, 15. Sudah kenal lawan jenis. Timbul lagi masalah. Ini yang akhirnya akan menumpuk masalah itu. Nah. Kalau kita menanganinya tidak dengan cara yang hikmah Cara yang baik Tidak ada kerjasama dari para orang tua ya, Orang tua itu sendiri ya, ya, Ba'daullah ya, Maka ya, kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan Karena apa? Bagi kita seorang pendidik, seorang murabbi Satu anak salafin itu aset besar perlu kita selamatkan kalau dia bermasalah. Ya. Kalau dia misalnya nakal dalam tanda kutip. Ya, insyaallah anak-anak salafin tidak ada yang nakal. Ya. Ya. Kecuali yang mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, sehingga membuat aksi-aksi supaya di diperhatikan. Ya. Kan begitu. wah oh, anak saya mencuri uang orang lain. Tengok dulu. Abahnya kalau ngasih jajan berapa Usia 15 tahun Sedang masa pertumbuhan Dikasih seminggu seribu rupiah Ya Kasian Hak anak tidak dipenuhi ya, Karena hak tidak dipenuhi Anak menuntut Kan begitu Tuntutannya karena namanya anak Pikirannya belum dewasa ya, Membuat ulah Jadi ulah itu sendiri tentu ada latar belakangnya Latar belakang inilah yang perlu dicari Untuk kemudian diberikan terapi atau solusi yang terbaik Agar anak itu betul-betul bisa terselamatkan Masa remajanya tumbuh dengan baik ya. Bisa menjadi seorang talib Penuntut ilmu Yang ikhtimam terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan Terhadap durus yang disampaikan Ihtimam Perhatian, fokus Kita inginkan seperti itu ya. Dan tentu saja ya, Menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungannya Peduli dengan keadaan di sekitarnya ya. Tidak belajar terus ya. Petasan di samping rumahnya bunyi Tidak terdengar juga ya. Artinya apa? Tidak sampai dia memiliki kepedulian kepada lingkungan Kita ingin menciptakan anak-anak yang sehat ya Akalnya, jasmaninya, rohaninya, hatinya ya, Dengan bekal-bekal ilmu syari Yang sudah terbukti ya, Dari generasi salah bahwasanya Dengan pembekalan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut Akan menjadikan mereka adalah generasi-generasi yang tumbuh dengan baik. İkhabidin azzaikumullah, itulah yang kita harapkan dan kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang taat, ya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa peduli kepada sesamanya, tumbuh kepribadiannya dengan baik, sehat ya, sehingga kemudian bisa menyongsong ya kehidupan di dunia ini dengan penuh amal-amal soleh ya. Dan kita berharap anak-anak kita ya bisa menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhir daripada muara itu Anak-anak kita Dan kita semua Menjadi ahlul jannah Itulah yang kita harapkan Mudah-mudahan sedikit tausiyah ini bermanfaat Bagi Kita semua Wallahu a'lam Biswa